Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan teman-teman nama saya Arief Brata Saya ini dari Makassar Saya ini sudah menikah Iya istri saya itu dosen Dan i saya t r i s ini freelance ya Tapi kebanyakan free nya Iya semi-semi nganggur lah Jadi saya tuh mau l sama istri saya Karena k a l a u pagi dia ke kampus ngajar Sore sudah pulang Kalau saya, pagi nonton infotainan, sore siram-siram a s p a l Pakai airbot itu Iya Jadi, kadang itu kalau kita ngobrol malam-malam itu permasalahan kita itu berbeda Saya tanyakan deh, gimana hari ini? Wah kacau Masa di kampus ada mahasiswa demo? Kan saya jadi pusing Kalau kamu gimana hari ini? Wah kacau マサフィキプラセットボンチチンニャクラウトエンジェルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル Karena tiap bulan, itu harus periksa i b s dan biayanya r u m a h y a n Cuma lihat anak saya goyang-goyang dong, ini 200 ribu Goyang-goyang dong Ini kalau menari mungkin 500 Dokternya bilang, tuh pak, anaknya goyang-goyang Dalam hati saya, jangan terlalu banyak goyang, nak biar bapak b a n g y e r 100 Belum lagi istri saya mau foto maternity Ya Allah materi yang foto yang hamil begitu Untuk apa s a y a Ya biar tetangga kita tau h k a l a u saya ini hamil Bukan kebanyakan ngebir <laughs> Ya gak mungkin juga lah begitu Saya sih mau-mau aja begitu Asal jangan kayak ibu-ibu hamil yang di instagram yang aneh-aneh deh Adalah yang fotonya perutnya dipegang Terus dililit lampu-lampu kecil Pas d i c o r o n g kesetrum gitu k a n saya buat perutnya juga ada juga auratnya kelihatan nih perutnya kelihatan pusarnya juga kelihatan tuh anaknya juga kelihatan、nih. udah b u l a n n y a kan bahaya dan, dan、uh, istri saya itu tidak n g idam yang aneh-aneh kayak ibu-ibu hamil yang lain yang beli macam-macam Alhamdulillah tidak anak saya p i n t a r masih dalam perut udah ngerti keuangan bapaknya Jadi saya t u h beda sama suami-suami siaga yang lain Yang malam-malam keluar beliin istrinya sate Malam-malam keluar beliin nasi goreng Saya juga keluar malam-malam Ditegur sama tetangga Eh istri ngidam nih Enggak saya nyari s a m p i n g a jadi hansi p <tap> <tap> <tap> <tap> Tapi pernah Dia ngidam l a p a r malam-malam s a y a saya lapar Oh mau makan apa s a y a n Saya mau makan pizza Ya Allah Tidur lagi sayang Siapa tau mimpi makan pizza Mahal Dan yang bikin saya pusing lagi Dia itu mau lahirannya di rumah sakit Yang ruangannya VIP r u a n g a n VIP Memangnya saya siapa? Setia Nova Antong Kan bukan, pas saya cek harganya uih, 20 jutaan t a p p i n kompas aja sejuta Tapi pas di rumah sakit, istri saya ngeluarin anak, saya ngeluarin ginjal Lagian, kenapa sih mesti ruangan VIP begitu? Memang mau apa VIP, m i t and grade sama dokter kan ketemu juga nanti Foto Selvi sama suster kan juga engga kan, nanti ketemu Lagian kalau ruangan VIP ataupun di ruangan biasa juga Bayi lahir semua normal sama pasti nangis 何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何が r いの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいのいいいいの何がいいの何がいいの何がいいの何 Ya terus Bu, terus Bu. Cepat Bu. Saya mau nonton i n f o t a i n m e n Bu ini. Penasaran saya cincinnya ketemu tidak ya? Vike p r a s a d j o Terima kasih. Halo agang-agangku. Agak kareba Makassar. Jangan l u p a n o n t o n Suci 8 setiap Sabtu jam 7 malam. Ada saya kok dong di Kompas TV. Untuk tahu materi-materi terbarunya juga kunjungi Youtubenya. Jangan lupa like and subscribe. Sebanyak-banyaknya. Oke?、Okay? Let's make love マレーキディ